Assalamualaikum sedarlun, berita pagi edisi hari ini, Minggu 2 Desember 2018 dibacakan Ardiansyah Kapolda Aceh sebut 6 orang menjadi provokator kaburnya 113 napi Ratusan rumah rusak 23 hanyut akibat banjir bandang di Agara Buru 77 napi yang kabur dari LP Bandar Aceh, Kapolda sebut sampai kapanpun akan dikejar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 Darlun, polisi masih terus menyelidiki kasus kaburnya 113 narapidana dari Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Banda Aceh di Kecamatan Ingincaya, Aceh Besar, Kamis sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Dari penyelidikan polisi, kaburnya ratusan tahanan akibat dipicu provokasi oleh enam orang NAPI di LP tersebut. Hal tersebut diungkapkan Kapolda Aceh Irjen Polisi Rio S. Jamba melalui Kabid Humas AKBPRI Apriyono dalam siaran pers. Ke enam napi yang memicu kerusuhan dan kaburnya napi lainnya itu masing-masing empat napi kasus narkoba dan dua napi kasus pembunuhan. Bahkan Kapolda telah memerintahkan jajarannya untuk membentuk tim gabungan guna melakukan pengejaran, penangkapan, serta tindakan tegas lain terhadap enam napi tersebut. Menurut Kabid Humas, satu dari enam napi tersebut sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat pada Jumat malam telah berhasil diamankan tim gabungan hingga Sabtu pagi napi kabur yang berhasil diamankan sebanyak 36 orang. Sejarlun ratusan rumah rusak diterjang banjir bandang di Desa Natambaru Kecamatan Badar Agara Jumat sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Selain rusak ada 23 rumah hanyut akibat diterjang banjir bandang dan ratusan hektar lahan pertanian terancam gagal panen. Ratusan rumah rusak dan 23 hanyut sebagaimana disebutkan Bupati Agara Raidin Pinem Pihanya juga telah mengerahkan alat berat, sedangkan arus transportasi hingga kini masih lancar. Menurutnya, Pemkaps setempat telah berkomunikasi dengan PLT Gubernur Aceh, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Aceh. Musibah banjir bandang langsung ditinjau Sekda Muhammad Ridwan, anggota DPR RI M Salim Pakri, para Kepala SKPK dan asisten. Di Darlun, polisi terus melakukan pengejaran terhadap narapidana yang kabur dari LP kelas 2A Banda Aceh di Kecamatan Ingincaya, Kamis menjelang maghrib. Hingga Sabtu pagi ini jumlah napi yang telah tertangkap 36 orang, termasuk 1 dari 6 orang yang diduga sebagai provokator dalam peristiwa tersebut. Dengan demikian, napi yang masih berkeliaran di luar berjumlah 77 orang. Kapolda Aceh Irjen Polisi Rio S. Jamba melalui Kabid Humas AKBP Eri Apriyono mengatakan, 6 napi yang memicu kerusuhan dan kaburnya napi lain itu masing-masing 4 napi narkoba dan 2 kasus pembunuhan. Bahkan Kapolda Aceh telah memerintahkan jajarannya membentuk tim gabungan guna melakukan pengejaran, penangkapan, serta tindakan tegas lainnya khusus terhadap 6 napi itu. Sebelumnya Kapolda Aceh Irjen Polisi Rius Jamba menghimbau napi yang kabur agar segera menyerahkan diri. Kapolda memberikan waktu 3x24 jam kepada mereka untuk menyerahkan diri. Pada dasarnya, Kapolda tidak ingin pengejaran itu terus berlanjut karena akan berakhir tidak baik. Sudarlun, perusakan alat peragak kampanye milik caleg dari partai nasional maupun partai lokal marak terjadi di PD. Panitia pengawas pemilih PD telah menerima laporan dari caleg yang APK mereka dirusak. APK tersebut dirusak orang tak dikenal pada malam hari. Bahkan sebagian APK caleg dicat berwarna hitam pada gambar caleg. Ketua Panwasli PD Junaidi mengatakan, perusakan APK calek telah dilaporkan kepada petugas Panwas di kecamatan. Perusakan APK dominan terjadi pada malam hari. Ia menambahkan, perusakan APK yang terjadi di PD ternyata lebih banyak yang dipasang pada lokasi yang dilarang KPPD. Sebagian APK rusak akibat angin. Untuk menghentikan perusakan APK calek, Junaidi mengatakan petugas Panwas, kep, gesi, calek, dan polsek setiap minggu melakukan pertemuan. Anda sedang mendengarkan Berita Utama Serambi Rakyat. Sudarlon, Andaman menjadi hub bisnis dan dagang Aceh ke India daratan. Hal tersebut disampaikan oleh Juanda Jamal, Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri Aceh saat penandatanganan kesepakatan kerjasama bisnis dan perdagangan. ...antara Kadin Aceh dan De Andaman Chamber of Commerce and Industry atau Asi di Port Blair, India. Anggota Delegasi Aceh Jamaluddin dalam siaran pers mengatakan... penandatanganan naskah kesepakatan kerjasama bisnis dan perdagangan... ...dilakukan Hamu Zakir Manap selaku Ketua Kadin Aceh... ...dengan Sri Giris Arora, Ketua De Andaman Chamber of Commerce and Industry... KERJASAMA INI DIPASILITASI BADAN Pengkajian DAN PENGEMBANGAN ANALISIS Kebijakan DAN KERJASAMA ASIA Pacific DAN AFRIKA to BP2KP, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam paparannya, Juanda Jamal mengatakan, KERJASAMA INI ADALAH STRATEGIS DALAM RANGKA MEMBUKA PELUANG BISNIS DAN DAGANG ACEH KE DUNIA INTERNASIONAL. Darlun hingga memasuki bulan ke-8, realisasi fisik rumah korban gempa Pilih rata-rata rampung 71,8 persen, sementara realisasi keuangan mencapai 88,08 persen. Ditargetkan akhir tahun 2018 atau paling lambat Januari 2019 mendatang, semua rumah yang dibangun baru 2.199 unit ditangani oleh 277 kelompok masyarakat selesai dan dapat ditempati. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah PJH M Nasir mengatakan 2199 unit rumah rusak berat dan kini dibangun baru dengan dana bantuan Rp85 juta rupiah per unit tersebar di 8 kecamatan yaitu Bandar Baru 885 unit, Pantiraja 215 unit, Tringading 660 unit dan Merdu 230 unit. Di susul Kecamatan Merah 2, 61 unit, Ulim 84 unit, Bandar 2, 58 unit, dan Kecamatan Jangka Buya 6 unit. Rumah yang masuk daftar tunggu juga akan dibangun baru. Ada 298 unit dengan total Rp25.333.000.000. <Susuk> Sudarlun polisi melakukan pencegahan terhadap Habib Bahar bin Ali bin Smith supaya tidak bisa pergi ke luar negeri. Hal ini berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana kejahatan terhadap penguasa dan ujaran kebencian yang kini tengah diselidiki polisi. Surat pencekalan itu pun telah dikirimkan ke imigrasi hari ini. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Deddy Prastio mengatakan tim gabungan dari Baris Krim Polri dan reskrimum polda Sumatera Selatan masih melakukan penyelidikan atas kasus dugaan ujaran kebencian tersebut. Habibahar Smith diduga melakukan ujaran kebencian itu di Palembang pada Januari 2017. Habibahar Smith dilaporkan atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik, dugaan tindak pidana diskriminasi ras dan etnis, serta dugaan tindak pidana penghinaan terhadap penguasa.